Kalau salat witir dua rakaat tambah satu rakaat. Lalu yang dua rakaat itu apa namanya? Maka yang dua rakaat itu namanya syafa' Yang dua rakaat itu usolinya usuli sunnatul shafah. Allahu Allahu Allahu Allah. Inna Allah, Allah, Allah. awatir Allah itu maha ganjil yuhibbul witra. Allah suka kepada yang ganjil Maka sholat yang ganjil itu disebut dengan witir Ada tiga rakaat Pernah dibuat Nabi lima rakaat Pernah juga tujuh rakaat Pernah sembilan rakaat Dan yang paling banyak adalah sebelas rakaat Jadi kalau ada orang sholat witir sebelas rakaat Sunnah Ada orang sholat witir sembilan rakaat Sunnah ada sholat witir 3 raka'at sunnah Bagaimana kalau ada orang sholat witir 1 raka'at Juga witir Usalli sunnatal witri raka'atan Pulang dia ke rumah, capek, lelah Lalu dia sholat witir 1 raka'at saja Maka sholat witirnya itu pun sah Tapi yang biasa dibuat di Indonesia Di mana? Di Mesir, di Maroko Sholat witirnya 3 raka'at hanya saja tiga rakaat ini bebas Bisa dua rakaat salam Tambah satu rakaat salam Atau tiga rakaat satu salam Bagi yang melaksanakan Bagi yang melaksanakan tiga rakaat satu salam Maka tak boleh dibuatnya ada Tasyahud awal Supaya tak sama dengan sholat magrib. Karena kalau sama dengan sholat maghrib Berarti apa beda dia dengan sholat farduh Makanya kalau ada masjid yang membuat tiga rakaat Dibuatnya tiga rakaat Satu salam Tasyahwudnya sekali Di akhir saja Rakaat pertama Sabihis marabbikal a'la Rakaat yang kedua Qul ya ayyul hal kafirun Rakaat yang ketiga Qul huwallahu ahad Qul a'udhu rabbil falak Kul au seberapa pinas. Tapi kalau kita ke masjid-masjid tua seperti Masjid Raya Senapulan, mereka membuat dua rakaat, habis itu baru satu rakaat. Beberapa masjid tua membuat dua rakaat, setelah itu baru satu rakaat. Maka sesungguhnya dalam Mazhab Syafi'i yang Abdal adalah dua rakaat ditambah. Satu raka'an Kalau solat witir dua raka'an Tambah satu raka'an Lalu yang dua raka'an itu apa namanya Maka yang dua raka'an itu Namanya syafa' i. Wal fajri Walayalin asri Was syafa'i wal watri Syafa' artinya genap Dua, wal watri witir Artinya satu Jadi kalau kita solat witir Imamnya dua, satu yang dua raka'at itu usallinya Usalli sunnatas syaf'in Ma'al witri ini. Baru nanti yang satu raka'atnya Usalli sunnatal witri rakaatan. Salat syafa' yang masih sepaket dengan witir Setelah itu salat witir satu raka'at Maka witirnya tiga Saya pernah ditanya orang Masa witir ada dua raka'at Pak Ustaz Iya dua raka'at Lalu kemudian tambah satu Oh tidak bisa Kalau sholat witir itu tiga rakaat Oke okay. Kalau kamu mengatakan sholat witir tiga rakaat Bagaimana orang melaksanakan witir sembilan rakaat Apa mungkin sembilan rakaat satu salam Tentu dia buat dua Dua Dua Dua Satu Lalu yang dua itu apa namanya Kalau ada orang sholat witir sebelas rakaat Dua dua, dua, dua, dua, satu maka yang dua itu namanya solat syafa' i. itu untuk membantah orang yang mengatakan apa arti dua witir itu dia tetap witir dia sepaket dengan yang ujung nanti makanya namanya solat syafa'iq ma'al witri kalau sudah solat witir habis tarawih nanti pulang tidur malam bangun malam jangan witir lagi karena dalam hadis dikatakan la witrani tak boleh dua kali witir dalam satu malam, witir artinya ganjil kalau orang sudah sholat witir tiga habis itu ditambahnya lagi witir tiga, tiga tambah tiga enam maka ganjilnya hilang maka itu berarti bukan sholat witir, maka kalau kita witir pilihannya dua Habis tarawih Witir Nanti malam Bangun tahajud saja Atau habis tarawih pulang Nanti malam Baru sholat witir Muncul masalah Katanya dalam hadis Nabi Ij'alu akhira sholatikumul layla al-witrah Jadikanlah sholat terakhir kamu Di waktu malam sholat witir Kalau sudah sholat Witir Habis tarawih mana boleh lagi sholat malam Pak Ustadz? Boleh Jadi kalau sudah sholat witir habis tarawih Tidur Nanti malam bangun Tinggal sholat tahajud saja Mana dalilnya? Nabi pernah sholat sunat setelah sholat witir Jadi pilihan kita dua Kalau mau habis tarawih witir Nanti malam bangun tinggal tahajud Tapi kalau habis tarawih pulang maka nanti malam solat tahajud habis tahajud ditutup dengan witir kalau ustaz sendiri bagaimana? kalau saya jadwal ceramah di masjid saya solat taraweeh saya ikut solat witir nanti malam saya bangun tinggal tahajud saja saya tidak solat witir lagi kalau kebetulan ustaz 10 terakhir ramadhan solat witir Habis sholat witir, ustaz pulang ke rumah tidur Malamnya ustaz ceramah di masjid Yang kebetulan di situ ada itikaf Ustaz diminta jadi imam sholat witir Mau menolak tak mungkin, jamaah minta Kepada ustaz Abdul Somad Kami minta menjadi imam witir Maka saya tetap sholat witir Tapi tadi katanya tak boleh dua kali witir dalam semalam Disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidhi Witir yang tiga tadi bisa dibatalkan Caranya Sholat satu rakaat Untuk menggenapkan yang witir tiga tadi menjadi empat Ini selalu saya sampaikan kepada imam-imam Yang terpaksa Mesti menjadi imam witir waktu iktikaf Jadi dia sholat sunat satu rakaat Niatnya Sholat sunat satu rakaat Menggenapkan witir yang tiga tadi Sehingga yang tiga tadi menjadi empat Setelah itu dia sholat witir tiga rakaat Maka witir dia malam itu menjadi tujuh rakaat Tapi saya tidak anjurkan seluruh jamaah begitu Khusus bagi imam ustadz yang sudah sholat witir di masjid Terpaksa nanti malam witir lagi Maka caranya sempurnakan witir tiga tadi jadi empat Nanti waktu itikab jadi imam Tambah witir jadi tiga lagi maka empat tambah tiga sama dengan tujuh rakaat witir.